Uh, sesuai dengan profesi mereka Semakin lama semakin o r a n g bisa menilai Sebenarnya retail yang mana yang sudah profesional atau enggak ya, Jadi enggak perlu lah Saya kira enggak perlu yang kayak begini t Kontrolnya pun s a h Bagaimana dia mau kontrolnya nanti、ya. Terima kasih Terima kasih kembali Selamat siang Pak Gilbert Selamat siang ya, Pak Iya memang、uh, Masyarakat Indonesia kan sudah pinter sekali ya. Diskon yang di m a r k a p sudah jelas kalau ada toko yang memak mem a p sebelum di diskon tuh pasti sepi, tidak ada yang mau masuk tapi kalau benar-benar diskon tuh pasti rame jadi ya buang-buang waktu aja lah depan-depan perdagangan、mm -hmm. orang orang sudah pinter semua kok, m a kasih baik, terima kasih Bapak Arko selamat siang ya siang komentar ya Gini, Pak komentar saya ide-nya mungkin indah banget ya tahun depan ya kita lihat aja realisasinya Ya, biasanya sih, kalau kita lihat tahun depan, hasilnya juga mungkin nanti nyaris tak dengar lagi. Memang semuanya sih perlu diatur di Indonesia ini ya. Cuman, balik lagi, saya sih cuma mau ingetin aja, b e n d a b e n d a r nggak nanti di tahun depan. jangan Cuman g o m o n g doang, kan seolah-olah kan kayak kasih lagi, wah ini g u a kerja nih, buat negara nih, buat rakyat, tapi ya kita lihat aja. Terima Baik, terima kasih Pak Ade, silakan Iya, terima kasih、uh, Saya pikir memang pemerintah harus turun tangan ya Karena u d a h begitu liar gerang diskon ini Bahkan belanja sampai tengah malam juga begitu Kenapa? Saya punya alasan begini、uh, Kita itu kan bayar pajak Nilai apa yang digunakan untuk membayar pajak itu? Harga barang yang mana yang digunakan? Pajak pembangunan itu Kalau umpamanya turun naik-turun naik begini Ini kan yang n i t u n g pajaknya juga bingung. Dan ini membuka celah untuk kecidakjujuran di dalam membayar pajak. Boleh jadi dia melaporkan harga pajak mungkin hanya 100 ribu harga jual. Karena diskon dan sebagainya. Padahal dia jual kepada konsumen 500 ribu. Nah ini kan menimbulkan kesulitan. Karena konsumen kan tidak tanda tangan pada strip-slip pembayaran itu. Dan segalanya bisa d i a t u r Itu aja. Makasih. Ya terima kasih Pak Adi. Pak Adi Silahkan. Halo. ya silahkan ya, ya kalau saya p e n d a p a t memang hal tersebut belum dilakukan ya karena masyarakat itu tidak semuanya pandai、itu、yang pertama yang kedua itu memang、uh, salah satu tugas pokok dari p e m e n t r i a n t e r t a j a n g a n itu i a l a h mengatur dan mengontrol harga sehingga tidak dikuasai oleh sekelintir pasar Karena seperti yang kita tahu sekarang kan rata-rata yang bermodal kuat ini yang, yang mengatur pasar nih apalagi sebagai contoh ya kita lihat aja ada Alfa, ada Indomaret ada Alfa Mart, Alfa m i j i dan sebagainya, dan Air f o r c ini kalau mereka dikuasai oleh melintir orang kemudian mereka m e m a s o k harga dan bersepakat untuk melakukan discount, ini tentu, -tentu saja bisa m e m g h a n c u k a n harga pasar yang pada, pada akhirnya nanti bisa mematikan para perintah kecil jadi menurut saya hal itu sebaiknya sangat perlu untuk dilakukan tapi juga perlu di Awasi, jangan sampai nanti hal, hal ini d i l a k u k a n hanya sekedar untuk mencari keuntungan bagi o k n u m dari d e p a n n e a k e t a j a i g a n itu sendiri. Jadi hanya sebagai alat, alat tawar lah. Istilahnya, mau kasih berapa supaya Anda tidak kami kontrol gitu. Itu saja d i l a h k a n Pak Indro, silakan. Indro, y a Ya, silakan Pak.、Uh, kalau m e n u r u t saya sih rasanya nggak perlu ya. Dispon g a k a l i diatur ya. Punya hal yang perlu diatur たの一つの場合は、この場合は、この場合は、この場この場合は、このの a 合は、この場合は、この場合このは、 Saya itu a j a pendapat saya, terima kasih Ya, terima kasih Pak Indro Pak a n d r e silakan ya. ya, saya juga Enggak setuju、eh, di diskon ya. Yusuf, di atas pemerintah y a j u s t r u kalau di atas pemerintah Dia merugikan konsumen Melindungi konsumen, m a l a h merugikan、uh, Diskon itu diberikan kan tadi sudah Ingatakan bahwa perusahaan itu Sudah u t a m a n y a ya 私にとってもともともと a ともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともとももそれともともとも y も p もとももともともともともともともともともともともともともともともともともともともともともとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももとももともも namanya makanan mungkin boleh juga d i k o n t r l ya Bo, kadang -kadang kalau kecil beli yang makanan itu、eh, di satu, di s e t i itu、eh, usahanya k a d a n g k a d a m e n g i a l batang itu yang udah sok yang, baik, itu yang prioritasikan yang itu, yang makanan terima kasih Pak ya terima kasih Pak Andre dan satu penelpon terakhir dari Pak Franz ya s i l a k a n Pak ya, ya silahkan Halo Pak Franz s i l a k a n Pak、uh, Iya saya mau itu Karena pemerintah sebenarnya gak perlu tercampur ya Cuma yang perlu dijelaskan disini Saya pernah baca mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pemerintah perlu sosialisasikan sosialisasi masalah itu Jadi masyarakat tahu dimana、uh, nilai yang layak untuk berlanjakan dengan barang-barangnya itu Ya, Pak Henry selamat sore Selamat sore, Bu Silahkan Iya, mas masalah diskon itu Tolong dibikin dulu peraturan, dijelasin dulu Bagaimana peraturan, jangan ngomong aja itu Menteri Perdagangannya itu、hmm. Seperti、uh, lisensi yang Indo,、uh, yang minimarket-minimarket Di kampung-kampung ada m i n i m a r k e t y a Toko tradisional matilah kalau ada minimarket Sedangkan yang bukan minimarket itu yang orang bermodal Yang sepuluh tahun baru break evennya itu、uh, orang yang punya modal besar di atas dua ratus juta itu itu nggak benar itu setiap seratus meter ada yang di kampung k g g a k ada di des di apa pelosok-pelosok、uh, tempat perumahan apa juga ada yang toko-toko tradisional udah n g a k jalan lagi terima kasih Bu. Iya Pak Leo. Selamat siang Ibu es、eh, sore Bu. Iya silahkan. Iya i Bu jangan t e d i s k o n y a k Bu untuk intervensi a j a nggak bisa dolar b e l a k a n kuat terima kasih. Baru di kamar sore? y a sore. Silahkan m a k y a Saya sebenarnya setuju dengan peraturan ini gitu ya.、Uh, karena seperti sekarang contohnya kita coba, kita jalan ke shopping center ke mall gitu. Hampir semua toko itu tulisannya discount gitu. Jadi arti daripada discount itu sendiri udah dimanipulasi gitu sama marketing. Jadi menurut saya... aturan itu harus ada gitu jadi jangan maunya retail mempermainkan harga, terus kasih diskon padahal ujung-ujungnya ya harganya ya segitu gitu kalau komentar saya ya segitu aja kalau komentator waktu pertama saya rasa n gak g relevan k a dengan masalah warah lava dengan domart atau a l t a m a r t kayaknya gak g relevan sama topik ini sekian, terima kasih Oke,、okay. a y o n o ya selamat siang ya s i l a k a n Mayono は、コンソメスとテータをネプラクラ i チャンオ E, kalau n g g a k diatur, nanti masyarakat kita itu mudah terbawa dan tidak ada kepastian mengenai harga itu. Saya setuju untuk diatur, Bu. Terima kasih. Oke.、Okay. Terima kasih banyak Anda Mitra Bisnis yang sudah berbagi opini bersama Pak Sedem.